Assalamualaikum. Suara Lun berita malam edisi hari ini Sabtu 12 Agustus 2017 dibacakan Ardian Warga bergotong royong membersihkan material longsor di lintas Gayaluas Abdia. Kerusakan tanggul jetty anak laut Singkil Utara bertambah parah. Warga pagari proyek jembatan Pangil Kartana lahan belum diganti rugi.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 Jalun arus transportasi di lintas Belang Kejeren, Kabupaten Gayuluus menghubungkan Babah Kabupaten Aceh Barat Daya sejak Sabtu pagi mulai normal dan lancar kembali setelah material longsor dibersihkan. Warga dikerahkan bergotong royong membersihkan tumpukan material longsor di Burnipis Tongra, Kecamatan Teranggun, Gayuluus. Sebelumnya lintas provinsi dari Galus menuju Abdiah ditutupi longsor tepatnya di kawasan Burnipis Tongra, Kecamatan Teranggun, setelah kawasan ini diguyur hujan lebat. Longsor menyebabkan arus transportasi dari dua kabupaten bertetangga mengalami lumpuh total. Kabupaten Sekteranggun Ibda Sugeng mengatakan warga desa Tongra bergotong royong membersihkan tumpukan dan material longsor berupa bongkahan batu gunung yang sebelumnya menutupi lintas galus Abdia di kawasan Burnipis. Saat ini kendaraan sudah bisa melintas dari galus ke Abdia maupun sebaliknya setelah material longsor yang ditambah turun dari gunung sempat menutupi badan jalan tersebut dan dibersihkan warga bersama personil polsek Darlun kerusakan Tanggul Jetiana Laut di desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara Aceh Singkil makin parah Tanggul tinggal tersisa puluhan meter, itu pun terletak di tengah-tengah mulut muara sementara di kanan dan kirinya sudah jebol dari pantauan di lapangan kerusakan Tanggul terjadi akibat terus diterjang ombak Sebab tidak langsung dibangun kembali ketika jebol belum separah dan sepanjang saat ini. Dampaknya mulut muara semakin lebar dan terjadi pendangkalan di alur tempat keluar masuk nelayan. Jika sebelumnya alur pintu keluar masuk jeti hanya sekitar 50 meter. Setelah tanggul jebol lebarnya sudah sekitar 300 meter. Penambahan lebar alur tersebut berlangsung sangat cepat. Bahkan pohon cemara yang menjadi pelindung tidak sanggup menahan gerusan air. Pinggir pantai yang tidak lagi terpasang tanggul pengaman terus tergerus abrasi. Kondisi tersebut menyebabkan laut semakin mendekat ke anak laut, sehingga membuat cemas warga gosong telaga barat yang berada di pinggir anak laut. Dalam lokasi pembangunan proyek Jembatan Pange di Desa Tepin Kebe, Kecamatan Matangkuli, berbatasan Desa Rayu Pange, Kecamatan Pirat Timur Aceh Utara di pagari warga sejak Kamis sore. Warga yang memagari lokasi proyek itu karena Bukhari 29 tahun dan adiknya Yasir 24 tahun mengaku tanah milik mereka yang terkena pembangunan proyek jembatan belum diganti rugi. Tak hanya itu pada 2016, kandang petelur bebek milik Bukhari juga dirusak rekanan menggunakan alat berat. Terkait hal itu Bukhari mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Matangkuli namun petugas di sana menolaknya. Lalu Bukhari melaporkan kejadian perusakan kandang bebek tersebut ke Polres Aceh Utara. Ia berharap polisi segera mengusut tuntas kasus tersebut. Ia juga meminta pemerintah segera menyelesaikan ganti rugi lahan miliknya. KBO Reskrim Polres Aceh Utara Ibtu Jimmy Hasibuan mengatakan laporan perusakan kandang bebek telah diterima beberapa waktu lalu. Sampai saat ini penyidik masih menelusuri kepemilikan sah tanah di lokasi pembangunan proyek Jembatan Pange Karena hasil penyelidikan sementara tanah tersebut adalah hibah dari Exen Mobil. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarlon tim Densus 88 dan Polda Jawa Barat menangkap terduga teroris DG alias O di kawasan Jatinagor Kabupaten Subdang Jawa Barat. Rumah DG yang diduga kelompok jaringan bom kampung Melayu itu juga digeledah. Kabupaten Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan DG diringkus Densus 88 di depan perumahan panorama Kabupaten Sumedang Sabtu pagi sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Yusri, penangkapan terhadap DG berkaitan dengan jaringan pelaku bom bunuh diri di kawasan kampung Melayu Jakarta beberapa waktu lalu. Penangkapan DG alias O merupakan hasil pengembangan dari delapan terduga teroris yang telah diamankan sebelumnya. DG disinyalir tergabung dalam jamaah Ansor Daulah atau JAD Bandung Timur. Sebelumnya polisi berhasil menangkap sembilan orang terduga teroris lainnya di Cilinyi, Cimahi, Garut, Jawa Barat. DG beroperasi sebagai pedagang toko. DG berprofesi sebagai pedagang toko. Terkait peran yang dilakukannya, polisi masih mendalami. Sudah lundua kereta penumpang bertabrakan di pinggir kota Alexandria, Mesir. Sedikitnya 43 orang tewas dalam insiden maut tersebut. Insiden itu disebut sebagai kecelakaan kereta api paling mematikan di negara tersebut dalam waktu lebih dari satu dekade. Otoritas kereta api Mesir mengatakan sebuah kereta yang datang dari ibu kota Kairu menabrak bagian belakang sebuah kereta yang sedang berhenti di sebuah stasiun kecil di distrik Korsit, sebelah timur Alexandria. Saat ditabrak kereta yang berhenti tersebut baru saja tiba dari portside kota Mediterania di ujung utara Terusan Suez. Mark Gazi, pejabat tinggi kesehatan di Alexandria mengatakan, selain menewaskan 43 orang, 122 orang juga mengalami luka-luka dalam kecelakaan yang terjadi Jumat waktu setempat. Pihak ja, otoritas setempat masih menyelidiki penyebab kedua kereta itu bertabrakan. Kecelakaan ini merupakan kecelakaan kereta paling mematikan sejak tahun 2006 ketika 51 orang tewas dalam tabrakan dua kereta komuter di dekat Kairo. Sebelumnya tahun 2002 kebakaran dahsyat terjadi di sebuah kereta yang dipenuhi oleh warga India yang berlibur. Lebih dari 370 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Info Haji 2017. Sudarlun Nursafa Suleman Gafur, 54 tahun, jamaah kelompok terbang 11 Embarkasi, Makassar, jadi korban kecelakaan di Madinah. Lukanya cukup parah dan saat ini dirawat di Rumah Sakit King Fad. Dari informasi yang diterima, Kepala Seksi Klinik Kesehatan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, Dr. Edy Supriyatna, korban Nursafa berangkat bersama rombongan di Pemondokan Sektor 1 untuk salat subuh di Masjid Nabawi, Jumat kemarin. Namun di tengah perjalanan di dekat Hotel Al-Aiman Royal saat menyeberang jalan sendirian ia ditabrak mobil. Atas rujukan sektor dan KKHI korban dibawa ke rumah sakit An-Ansar selanjutnya dirujuk ke rumah sakit King Fad. Korban mengalami luka di kepala. Hari ini korban akan dioperasi. Selain Nur Safa ada 21 jamaah yang dirawat di beberapa rumah sakit di Madinah. Sebagian besar jamaah sakit saluran pernapasan dan jantung. KKHI saat ini berkoordinasi untuk mempersiapkan punca haji akhir Agustus 2017. Tim medis Madinah akan bergeser ke Mekkah pada Senin 21 Agustus. Jamaah yang sakit akan ikut diangkut ke Mekkah jika dirasa bisa mengikuti prosesi haji. Sudah dulu puluhan ribu jamaah haji Indonesia telah tiba di Madinah. Selain beribadah di Masjid Nabawi dan berwisata religi ke situs-situs sejarah islam, banyak pula jamaah yang mulai berburu oleh-oleh khas Arab Saudi. Salah satunya perhiasan emas. Emas menjadi barang favorit yang dicari jamaah karena emas Arab dikenal memiliki kualitas yang tinggi di dunia. Salah seorang jamaah yang berburu emas adalah Sutarti, jamaah asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia membeli emas di toko zamzam -zam Zewel Rai. Komplek Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi Mengenai harga yang ditawarkan toko emas tersebut Sutartih mengatakan harga pergram gram 155 rial Arab Saudi sementara Fad Zaki pegawai toko emas Zamzam Jewelerai mengatakan banyak model perhiasan yang dicari pembeli untuk ongkos pembuatan juga sesuai modelnya harga emasnya di kisaran 150 hingga 160 rial Arab Saudi pergram dengan kadar 21 karat Ia mengatakan emas yang dijual di tokonya berasal dari lokal Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, berita malam edisi Sabtu 12 Agustus 2017. Berita pagi Serambi FM sana dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat ale vždy, keď sa dá akces, kým si to internetu, tak sa dá byť do